Baik kita mulai. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nasta'hli Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa sayyati a'malina MEN YAZIHILLAHU FALA MUDILLALAH WAMEN YUDLIL FALA HADIALAH SEBAU'AN LA ILHA ILLALLAHU WAHDAW LA SHARIKALAH WA ANNA MUHAMMADAN UBDUHU WA RASULUH Adilin salian sebelum saya lanjutkan saya akan sampaikan faedah mempelajari sejarah Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibn Khaldun di dalam muqaddimah tarikhnya. Kata beliau, I'lam, ketawilah. Anna fannat tarikh sesungguhnya seni sejarah atau cerita tentang sejarah fannun azizun merupakan suatu cabang ilmu yang sangat mulia fannun azizun madhab yeah, madhab yang sangat mulia itu cabang ilmu yang sangat mulia cemul faedah sangat agung dan besar faedahnya syariful ghayah mulia tujuan dan targetnya kenapa? idhua karena dengan sejarah itu yu tifuna kita diajak untuk berkelana meneliti masuk ala ahwalil maudin mengenali kondisi umat yang lalu siapa yang memperkenalkan Fir'aun bersama kerajaan dan kebangisannya? Secara? Dari mana kita tahu tentang Balkis bersama Nabi Sulaimannya Sejarah. Siapa yang mengungkap? Dari mulai sejarahnya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kalau tidak ahli sejarah, secara detailnya. Termasuk sekarang cerita tentang wali Songo tentang dakwah masuk Islam ke Indonesia ya. minal umam dari umat-umat fi akhlaqihim kita bisa mengenali karakter wataknya orang Arab karena sejarah kita bisa mengenali wataknya orang Sumatera wataknya orang Jawa wataknya orang Kalimantan wataknya orang India sejarah karakter, kultur, sejarah jadi kultur bangsa ini seperti ini kultur bangsa ini seperti ini watak bangsa ini seperti ini, sejarah wal ambiya dan para nabi fi siarihim dalam sirahnya wal muluk kerajaannya fi dawul dualihim di dalam apa namanya kekuasaannya wa dan cara politiknya coba saja kita lihat pelajari bagaimana politik yang ditempuh Raja Balqis Ratu Balqis seorang ratu yang sangat bijak ketika saat dikirimin surat Nabi Sulaiman lewat burung hudhud -hud. ya burung yang sangat cerdas dan cerdik ya karena dia memantau keliling membantu untuk keamanan stabilitas dan juga ketahanan kerajaan Nabi Sulaiman sampai Yaman. Padahal kerajaannya Nabi Sulaiman di mana? Di mana, Pak? Di Bantul. Di mana? Mari Coba bayangkan, Pak, burung bisa terbang dengan subhanallah berapa ribu kilo? Keling, ya ditemukanlah seorang perempuan raja yang bijak. Akhirnya rencana Nabi Sulaiman ketika mengadakan apel, seluruh tentara dikumpulkan dari yang semut sampai yang burung sampai yang jin itu tentaranya Nabi Sulaiman ditemukan hudhud hut ini panglimanya jadi setiap tentara itu ada panglima wakil-wakilnya ini hut mana kalau lain kali seperti ini ketemu dan dia datang sekarang tidak membuat alasan yang kuat saya akan sembelih dia untuk tegas Nabi Sulaiman itu tegas sembelih akhirnya Wahai Nabiullah Sulaiman Saya telah melakukan tilik sandi Wah. Karena ternyata mata-mata dia Melakukan cek lapangan Saya temukan seorang raja perempuan Sangat bijak Namun sayang penyembah matahari Cuma katanya sebagian orang Sabah itu bukan di Yaman Tetapi di Jawa Wonosobo Itu. Nabi Sulaiman dari Bantul Nah itu Karena jaraknya 32 kilo Jadi burung mencari informasi itu Tidak sangat Tidak terlalu aneh Akhirnya Hudud Kalau itu benar Tolong kirimkan ini surat Bo di Masya Allah Subhanallah Hantum coba pergi dari Bali ke Jawa ah, Masih malas, Kalah sama burung Ya pasti sih enggak Capek sama beberapa temannya Ayo tampingin saya Yang ini Body gate nya yang ini, ini Dan burung itu kalau pergi Membentuk segitiga Apalagi pergi jauh Kenapa Ternyata untuk menghindari capek dan untuk menghindari mangsa capek, karena angin itu kan terpah, sehingga yang depan itu untuk apa menahan angin sehingga nanti yang capek depan pindah ke belakang itu, itu subhanallah jadi yang sehat-sehat itu diletakkan di depan nah, kalau ada yang sakit, diletakkan di tengah buntut itu sakit Ya namanya aja sakit larinya, gitu. <giranya> Makanya nengok, eh gimana, gitu. Lancar ga? Nanti kalau sampai parah baru turun. Wah kalau begini kayaknya nggak bisa terus nih. Turun aja. Wah cari pulau. Turun. Udah diobatin dulu. Baru terbang lagi. Nah ketuanya selalu di depan nongol paling tinggi itu, paling monyong. Itu ketuanya, amirnya ya. Jadi Ngawasin dan membentuknya enggak begini karena ini susah untuk pergi, ya. Tapi begini. Maka ditiru oleh saya pesawat. Karena jalan seperti ini itu sangat cepat dan bagus. Jadi angin itu enggak enggak langsung repak ini, tapi rosot ke sana. Sehingga yang belakang itu tidak terlalu kena angin. Nah, yang sehat-sehat itu diletakkan di baris depan, belakangnya yang rada sehat. Ini sampai yang paling parah sakit belakang. Itu. Makanya antum lihat kadang-kadang ada yang sering keterlambat, ya. Itu. Jauh ini masih ini. itu sakit itu, ya. Kalau enggak masih piye itu gitu. Itu burung ini ilmu perburungan, ya itu. Ya, ini bukan gudang gatik gato loh ini. Ini soalnya itu diceritakan panjang lebar oleh Imam Ibn Uqaim, masya Allah. Antum baca di kitabnya namanya Sifaul Anin, sampai ee, termasuk burung merpati. Kenapa dia itu kalau jarak jauh selalu melewati lautan? Karena untuk menghindari musuh. Ya, ulang ini, makanya lewat lautan. Dan kalau dia melewati pulau Dia itu ngipas-ngipasnya Sangat cepat sekali Meniru gerakan Gerakan elang Supaya dikiranya temannya itu. Subhanallah Jadi bagaimana Hewan itu juga mempertahankan eksistensinya. Jadi ketika dia saat Melewati pulau pasti banyak musuh ini Nanti diterkam lang mati gue Gimana caranya Cepat sekali Dan kibasan sayapnya meniru elang supaya dianggapnya oleh elang dari jauh ini teman saya. Gitu. Tapi kalau sudah di lautan agak ini nyantai dia agak nyantum lihat bangau e, apa namanya merpati kalau sudah di atas laut nyantai karena nggak mungkin ini nanti saya diserang oleh ini eh, elang itu jarang ke lautan nyari apa di lautan karena dia itu carinya bangkai eh, dapatnya bangkai di mana kalau nggak bangkai kapal itu hey, no. tuh caplok loh kan gitu. Ya bangga yang sah di daratan gitu. Oke. Okay. Ini belum cerita semut ini, Pak. Ya, oh semut sama tawon lebih panjang lagi. Itu diceritakan semua bagaimana kehidupan semut, bagaimana kehidupan tawon oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Syifaul 'Alil. Nah, kenapa itu semua diceritakan oleh ahli sejarah haddathatimma faidatul iqtida supaya kita zaniru. Oh, saya ingin jadi pemimpin. Udah, ana milih Balqis saja cara saya memimpin. Coba bayangkan bijaksananya Balqis. Ketika ditawari Nabi Sulaiman menyerah atau perang. Baca. Oh, semua pen, apa namanya? pemimpin-pemimpin dan apa namanya? pentolan-pentolan kerajaan, apa namanya? Orang pemuka-pemuka kerajaan Pokoknya terutama panglimanya perang Baik Tuan Ratu Balgis Kita perang punya kekuatan besar kok Terdulu, Raja itu Kalau sudah masuk dan menang Ngubrak ngabrik segala Fasilitas yang ada Membunuhi rakyat Dan menghancurkan Seluruh tatanan negara ini gak bagus tes kita di tes kasih hadiah itu bukan hanya sekedar hadiah rawu kalau kita kan nah, yang penting kasih duit nanti lulu hati enggak hebat dia kasih kiriman hadiah berupa emas untuk mengukur kekuatan kerajaan kalau dia saya kasih hadiah ini nerima berarti kekuatan dia di bawah saya Masya Allah sampai seperti itu kalau gak terima mendingan kita nyerah aja betul Itulah Nabi Sulaiman. Nah, kalau ini mah yang butuh kamu, kita nggak butuh. Oh, lihat pagernya itu terbuat dari emas, emas. Eh, dia pingin emas tinggal minah jen, jen. Ah, cariin emas di lautan. Wow, kentalan itu. Kado, eh, mutiara beli. Nanti tinggal jen. Hmm, oh ada yang bikin ini bikin itu. Langsung. Ya, itu lihat pagar-pagar kerajaan saya dari emas. Ah, mas kamu cuma segini. wah akhirnya dibawa balik pulang wahai tuan Raja nampaknya pemberian kita sangat direndahkan oleh Sulaiman wah ini tidak wajar padahal ini sudah saya lebihin dikit hmm. artinya kalau seandainya di nerima itu juga wah sudah lemah sekali ini nolak wah ini tidak bisa kita harus nyerang akhirnya Pak datang Sebelum datang perjalanan Yaman ke amananya uh, ke Palestina, ini enggak apa-apa enggak belok dikit. Iya. Yeah. Benar nih, enggak apa-apa. Apa. <laughs> ya, yeah. oke, okay. kita belok dikit. Hadirin sekalian, Nabi Sulaiman membuat saimbara Siapa di antara kalian yang bisa memindah sanggasan belkis saya kasih ini itu. Ifrit datang. Nabi Sulaiman saya sanggup memindah singa sana Belkis sebelum Nabi Sulaiman Selesai dari rapat Apa katanya Ibrid Ini alaihi lakawiyun amin Sungguh aku dalam memindah itu Kawiyun punya skill Aminun amanah Masya Allah aja saja amanah, pak. Kalau rajanya bagus Tapi kalau rajanya jelek Pimpinannya jelek Yang amanah-amanah jadi Ibrid Eh, kalau dengar Ebrid itu kesannya apa? Wah jinpring prayangan ngeri ini Tapi zaman Nabi Sulaiman Bisa amanah Pak. Subhanallah Tapi kalau sekarang suasananya Lingkungannya Kantornya, instansinya, daerahnya Negerinya rusak, pemimpinnya rusak Yang amanah-amanah jadi Ebrid Kalau Nabi Sulaiman Lingkungannya bagus, negaranya bagus Yang Ebrid-Ebrid jadi amanah Is eh, sekarang gimana gagah berani? Quran aja dikorupsi, kepret. Kepret itu. Jadi gimana? Gagah berani? Nah, hadirin sekalian, akhirnya perdana menterinya Nabi Sulaiman kalau itu kelamaan memang betul. Saya hanya ngedip. Nabi Sulaiman merem, melek sudah di depan mukanya. Subhanallah. Dulu itu orang-orang sakti, gerkaromah itu hebat banyak. Ya coba aja kedip dong. Itu di depan. Kalau Ibrid, nunggu rapat, kelamaan. Ini sedang datang nih Balkis. Betul, kedip. Udah. Ditata, dipermak dikit-dikit. Ya. Akhirnya di Resalian setelah datang, wah melihat istananya. Marmernya kenceling, karena dia cari marmer yang paling bagus, uang cincing yang disuruh. Wah, mau cari marmer yang paling bagus di dalam gunung, batu yang itu ambil, mah ambil. Katanya versi buku Borobudur bangunan Nabi Sulaiman itu batunya diambil dari Wonosobo. <tuk> <tuk> <tuk> itu. Nah, hadirin sekalian, setelah nyampe cincing, dikiranya air ternyata hanya satu bentuk arsitek bangunan lantai yang sangat bagus kalau dilihat itu kayak air goyang subhanallah Pak Sek sampai sekarang belum ada yang bisa bikin itu itu bagaimana ada lantai bentuknya seperti air itu kalau orang ini air kayak ngombak kan gitu eh cincing lihat ya, kan gitu itu ternyata Tegal marmer, ya, nggak ketipu dong, hebat lagi ini, dengar <gih> kan, gitu. Terus setelah masuk ruangan, Paulus, eh, ini singgah sana, eh, kamu Benar begini, jawabannya hebat, diplomatik, kaan huwa, kayaknya sih mirip seperti ini. Nabi Soleiman juga, kok mirip, berarti. Jaga jaga, enggak asli ni ya, gitu. Tapi jawabannya iya, milik gue ni, ya. Itu mah kampungan, diplomati. Makanya setelah melihat, masya Allah, marmar yang begitu bagus, sehingga sananya ternyata bisa dipindah. Ini hebat, bukan hanya sekedar raja. Dan memang betul Nabi, dia mengatakan ini aslamdu ma'ansulemana lillahi rabbil alamin. Coba, Pak, ucap, ucapan seorang raja yang bijak lagi. Ini aslam tu. Saya masuk Islam, bukan Lil Sulaiman, tapi Ma'a Sulaiman. Karena manusia dalam Islam itu sejajar. Lillahi Rabbil Alamin. Tunduk kepada Allah, bukan saya kepada Sulaiman. Subhanallah. Bukan tunduk kalau rata-rata, bahkan -rata, tunduk kepada menyerah kepada rata, raja. Enggak. Ini aslamtu ma'a Sulaimanah lillahi rabbil alamin. Nih, ini, ini eh, segedar selingan. Kita kembali ke Jawa. Itu <guluh> ya, ke Jawa. Itu <guluh> ya. Jawa ada dua, Jawa Besar bahkan meliputin Malaysia, Sumatera itu dulu uh, apa namanya ini Singapura itu masuk Jawa pak, semuanya Singapura itu dulu oh nggak ke itu nggak ada manusianya siapa yang tinggal di Zono ya eh, paling anak anak Cina yang dibuang di Zono jadi oh, ini nggak ada penghuni yang ada cuma daerah-daerah Melayu terus kemudian yang satunya daerah uh, Malaka itu Malaka itu sudah ramai pak. Selat Malaka itu sudah ada kerajaannya. Ya. Jadi daerah yang terkenal dulu Malaka, Lamuri, Barus yaitu ini Medan. Nah, ada kerajaan kuat yang sudah dikenal lama yaitu Sriwijaya. Maaf tadi bukan Singosari bahwa kerajaan eh, apa namanya tadi Mataram Hindu diserang oleh Sriwijaya. Jatuh tapi dia tidak minat untuk menguasai Tetapi hanya so'of Akhirnya Dikembangkanlah kerajaan Hindu Di kahuripan oleh pangeran timur Atau Empu Sendok Sehingga muncullah kahuripan kedua Apalagi setelah Putra ini anak cucunya yang hebat yaitu Airlangga yang hasil pernikahan Udayana dengan e, Putri Mahindra Sebetulnya Mahindra itu nama lagi perempuan, bukan laki-laki. Kalau ada orang memberi nama laki-laki itu keliru. Mahindra itu perempuan, menikah dengan Udayana, akhirnya lahirlah Airlangga. Yang akhirnya menjadi peletak dan gaga, apa namanya raja gagah berani membangun kerajaan timur yang kuat. Ya, yeah. apalagi setelah dijadikan menantu yang setelah gugur yaitu Keteguh dan Mawangsa yang perang galah terus kemudian gugur maka anaknya dinikahkan dengan Airlangga maka membangun kekuatan Kauripan yang hebat. Namun hadirin dan Salian karena nggak tahu sayang sama anaknya sehingga dipecah menjadi dua kerajaan Kauripan cenggala sama duha Ya, yeah. dan ini selalu perang terus puncaknya adalah karta negara. dengan jaya katuang yang jaya katuang pernah eh, apa namanya menggunting telinganya kubelaikan ini utusan kubelaikan cuma Cina mau balas, ya kubelaikan sudah dibunuh eh, jaya katuang sudah dibunuh karta negara. bukan karta ya kalau karta kutai karta ya Akhirnya pas mau balas yang jadi raja kediri menguasai kediri itu Kertanegara akhirnya beberapa beberapa bersama orang-orang uh, yang ada yang dendam dengan Kertanegara akhirnya menyerang dan membunuh Kertanegara apalagi maaf Kertanegara dimusuhi orang Hindu sama Buddha kenapa dia mencoba untuk menengahi konflik agama makanya dari salian Indonesia itu selalu selalu nggak stabil karena tiga karena perang saudara seperti para Greek atau konflik internal perebutan kekuasaan hegemoni kekuasaan seperti ini ya yeah. dan juga yang lain atau perang agama konflik agama seperti yang di ditengahi oleh Kartanegara sampai dia membuat satu agama Siwa Buja inilah pertama kali peletak dasar liberalisme semua agama itu bisa bersatu Makanya gagasan liberalisme itu bukan sekarang. Bukan sekarang, sudah digagas. Jadi agama ini supaya disatukan oleh kerta negara. Alhasil kerta negara enggak disukai semua agama. Orang Hindu juga enggak suka sama dia, orang agama kok dioplos-oplos. Orang Buddha juga enggak suka dia. Akhirnya apa? Ketika Kublaikan mengirim pasukan untuk membalas sakit hati Karena telinganya digunting Kebetulan yang memegang sekarang ketat negara Diserang bareng-bareng Akhirnya bubar kerajaannya Pada saat itulah mulai berdiri Yaitu kerajaan Majapahit Yang tidak lain Dia adalah menantunya Jaya Khatwa Yaitu Ratin Wijaya Yang nanti akan menjadi Wijaya pertama Nah, Hadis Salian saya tidak akan uh, bercerita panjang lebar, Brahu Jaya kedua, ketiga dan turunannya. Akhirnya <tuh> pada zaman Wikrawardana, ini adalah Brahu Jayakelima sudah mulai lemah. Apalagi sudah mulai konflik internal perang saudara yang akhirnya terjadilah perang paregerek. Ya, yeah. yang sebetulnya Kirindara Wardhana itu sebetulnya adalah anak turunnya kerajaan Kediri. Cuma dia menjadi orang uh, apa namanya Macobahit sehingga terjadi konflik tarik-menarik kekuasaan. Maka dimenangkanlah oleh Kirindara Wardhana dan bahkan dia masih menyematkan nama Brawijaya 6. Sejak itu lemah kekuasaan. Bahkan perang juga terus terjadi. Sehingga dari salian, kenapa karya eh, apa namanya Majapahit tidak sebesar karya Buddha Hindu? Ya, kalau Hindu itu dari Cina ya, yang membuat karya eh, Borobudur Hindu Prambanan, karena dia tidak pernah dirundung konflik perang. Makanya mana saja kerajaan yang tidak pernah terkena perang, maka lebih maksimal pembangunannya. Mana saja suatu tempat negeri yang tidak pernah kena konflik Maka lebih stabil dan lebih mapan Serta banyak karir-karir pembangunan dan juga kultur yang dibangun Makanya itu melihat Mataram Islam tidak punya apa-apa Padahal kalau kita lihat Dia itu lumayan lama, 355 tahun Memegang kekuasaan Mataram Islam Sejak zaman Hadiwijoyo yang tidak lain adalah Joko Jogotingir yang didukung oleh Sunan Kalijogo nanti kalau kita cerita, sehingga dia membuat satu kerajaan dipajang. Sejak itu sampai menjelang kemerdekaan itu menguasai tapi tidak pernah berdaulat karena terus konflik perang itu hampir setahunan paling lama tiga tahun perang perang perang. Mengapa ya lihat juga sekarang karena banyak konflik vertikal maupun horizontal, karya nggak pernah bisa dicapai suatu pembangunan, bikin jembatan aja jatuh, ya, ya, membuat nambah lagi Mereka. roboh itu, kenapa? Karena dirundung korupsi dan Indonesia itu ternyata sejak lama itu ahli korupsi, sampai VOC itu dibubarkan oleh India Belanda karena dirundung korupsi orang-orang di dalamnya. Karena apa? Ternyata sekolah ke orang Indonesia. Dilatih orang Indonesia korupsi, disogok di Jokowi ini. Ternyata enak juga katanya orang Belanda. Akhirnya apa? Korupsi semuanya. Orang Belanda pusat marah sekali. Kalian-kalian ini apa-apa? Ini Husainiyah dibubarkan sehingga muncul pemerintahan Hindia Belanda. Ya, Belanda masuk eh, apa namanya? tahun 1585. Kemudian mendirikan VOC 1602 dan kemudian dibubarkan oleh Branda tahun 1616. Jadi cuma 16, hampir hampir 14 tahun. Lo so, itu kaca Teljubalo. Kemudian kekuatan Islam melawan dengan SDI yang didirikan oleh Saman Hudi. Karena dia mendirikan negara, maka SDI stressingnya sudah enggak ada. Karena bukan dagangan yang dilawan untuk memberdayakan pedagang-pedagang lokal, saingan sama Belanda. Maka dirubah menjadi SI, sudah menjadi kendaraan politik. Ya nanti SI pecah menjadi dua, SI merah didominasi banyak orang-orang nantinya menjadi biangnya PKI. Ya... Makanya yang PKI itu dulu dari pecahan SI. Itu DN Aidit. Itu namanya Ja'far Nawawi Aidit. Ja'far Nawawi Al Aidit, orang Arab. Cuma setelah dia benci sama Islam neng, dan dia menjadi orang PKI, dirubah itu nama dari bapaknya, DN D, itu kan C aslinya ya. Orang dulu kan Ajaan D itu C. C Jakarta di C. Itu di dirubah Tuwi Papua Nusantara Aidit. Nah, itu nama dirubah. Kalau bapaknya udah ngasih nama bagus. Ja'far Nawawi Aidit dirubah Tuwi Papua Nusantara Aidit. Ada lagi Musa ada ini dan keculah pertama kali muncul tahun 1912. Terus kemudian gejolak kedua 1948, gejolak paling parah 1960, 60 berapa? Ayo K30S tahun berapa, Pak? Ah itu kalau ini aja nggak tahu kebuangan tuh sampai ini sejarah. Jadi sejarah itu jangan dilupakan, Mas. Sejarah itu penting. Sekarang banyak orang lupa sejarah, akhirnya negaranya sendiri dimusuhi, negaranya dijual karena nggak tahu sejarah itu. Oke. Okay. Hadirin sekalian perlu diketahui sejarah Indonesia itu sangat tidak bagus karena tiga. Pertama, siapa Bapak? Isa saudara. Ini kita salah sudah Isa, ya. sudah. Eh uh, Azal, Azal. Oh, ada. Jadi ada di Sejarah Indonesia itu kurang diminatin Dan menjadi rujukan Karena satu Data peristiwa Tidak disebutkan tanggal tahun Dan waktu kejadian Ini yang susah Susah sekali Kira-kira Sunan Kalijogo secara persisnya Itu hidup kapan sampai kapan Ratihan patah Semuanya hanya perkiraan Itu satu Kemudian orang Jawa, orang Indonesia itu lemah dokumentasi sama administrasi. Hah, sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu kadang-kadang dokumen itu gak karu-karuan. Kalau ditanya, Pak, coba minta saya dokumen tanggal ini. Dua tahun aja gak bisa membuktikan kok. Apalagi yang dua abad. Yang ketiga, subjektivitas penulisan. Jadi dia itu tergantung pesanan dan sampai sekarang penulisan-penulisan sejarah itu masih dipengaruhi oleh zaman mentalnya itu yang jelek gitu. Itu apa? Anda melihat enggak buku-buku yang ditulis si fulan anak Singkong. Ini fulan, itu semua kan pesenan. Datang, Pak, saya tuliskan tentang saya. Oh, wow, banyak buku tentang fulan, fulan, fulan. Itu semuanya pesenan itu rata-rata satu buku 200 juta saya bisa menjadi orang hebat yang penting punya duit 200 juta tolong tulis saya sehebat langit eh teman-teman oh begini begini ditambah tambahin sehingga kita tidak mendapatkan satu cerita yang apa adanya objektif sampai sekarang antum baca tentang vulan wow karena apa dibayar itu. Nah, rujukan sejarah Indonesia itu tidak lepas 4 sampai 5. Yang pertama, paling akurat adalah negara Kartagama. Ini tulisan embu ya, embu tanpa e. Ada embu M itu namanya sarjana. Kalau embu dengan E itu tukang bikin senjata. Jadi tolong bedakan empu dengan dengan empu. Kalau empu dengan m tanpa e itu namanya sarjana. Kalau empu contoh empu tantular sarjana. Kalau empu gandring berarti bikin senjata keris. Makanya jangan sampai keliru. Itu empu sama e sama ini. Itu tidak loh. Karena orang Jawa itu lebih menonjolkan titel sosial kalau sekarang pendidikan karena titel itu ada tiga titel kekuasaan, titel sosial, titel pendidikan cuman yang sekarang titel pendidikan dokterandes, Doktor, ma, profesor Eh titel sosial di Jawa, pangeran Eh yang paling tertinggi, panembahan berarti yang disembah, nah boleh pangeran, tempat pangengeran tentu gak ngenger Tuh enggak ngenger. Ngenger tempat berteduh, ngenger. Terus di bawahnya suhu suhunan. Dari kalimat suhu, apa itu suhu? Kalau sekarang tempat untuk nanya harus-harunya eh, hoki-hogin, suhu itu aslinya tempat konsultasi. Sehingga suhunan itu orang yang ditempati curhat masalah apapun termasuk agama, cuma disingkat jadi sunan. Eh, lidah terlalu panjang orang jawa itu kan paling seneng Nyingkat-nyingkat Muhammad Said aja disingkat Mat Said, gitu. Ya Mat Said, ya. itu ja nurun jadi Janur, itu aslinya Jaa Nurun Janur, itu itu ketemu bapak ketupat, nih kan gitu disingkat singkat karena dia itu nggak ngomu terlalu panjang lebar ngomong susu Hunan ah repot Sunan itu. Makanya ada Sunan, makanya setiap daerah itu selalu ada Sunan dan Sunan itu lebih banyak dikenal daerahnya. Sunan Ambel, namanya Raden Rahmat. Sunan Gunung Jati. Itu, ada Sunan Cirebon. Sunan Giri, Giri. Karena setiap tempat itu ada suhunya, ada ustadnya. Ada yang mengapa namanya membina umat, makanya semua sekarang itu sunan, sunan Zainal Abidin Cipayung, kan gitu, sunan Bandung Abu Haidar kan gitu, sunan Bogor Setia Zid, sunan, sunan Bogor, tadinya dia ustadz pemegang kekuasaan agama di daerah itu, itu sunan, jadi ada ikhwan ya, setengah -setengah ustadz, ya setengah-setengah ustadz, ikhwan kita bilang, wah itu Kiai itu Bet A ah. ya Allah, Andol sebelum ngomong, cari dulu asal usulnya. Kalau ini Bet ah, titel title pendidikannya Bet ah. ya? Di bawahnya Sunan itu Ki Gede Ki Ageng, makanya Ki Gede Fulan, Ki Ageng ini, Ki Ageng Ki Gede. Nah paling akhir Kiai, itu Kiai itu udah paling paling akhir, paling buntut, ya? ini titel begitu juga ada titel kekuasaan ya contoh aja e, penguasa e, Mataram Islam itu memberikan titel dia julukan Mas Ngabai Ngeloring Pasar Senopati Ingalugung Sayyidin Panetep Panotogomo sehingga disingkat menjadi Mangku Negoro Paku Bumi Oh itu kan hebat ya. Paku Bumi berarti yang jagai bumi Mangku Negoro Yang Mangku Negoro masih bagus Ada yang Paku Buwono Masya Allah alam Paku ya? Buwono itu, itu Ya, Karena dia itu sebagai penguasa eh, Lihat aja, Ini juga dikenal uh, Di pribadinya Ini kalau kita cerita Saya maulana Malik Ibrahim Kehebatannya Inilah makam almarhum yang berhak, berharap Rahmat Allah ini dikasih catatan Ini betul Berharap rahmat Allah Kebanggaan para pangeran Sendi para sultan dan para menteri Berarti Masya Allah Pak Memang Syekh Maulana Malik Ibrahim itu dikandidatkan Untuk menjadi khalifah di Indonesia Ini mau diceritain gak sekalian ya Tapi besok aja deh ya Kalau ingat deh Gini ceritanya Adilin nah, salian, diceritain aja nanti kalau lupa repot Sejak Muhammad Fatih memenangkan, menaklukkan Konstantinopel Maka dia sudah berniat untuk menaklukkan Asia Tenggara Termasuk Filipina, ini Indonesia Cuma pada Allah dia sudah meninggal dunia Dan Muhammad Fatih itu sangat muda umurnya Pak, mati Umur uh, 37 meninggal dunia Karena mangkat jadi raja umur 25 Jadi dan soleh sekali, dididik bapaknya dari mulai kecil sama ustaz. Tidak pernah dilepas. Makanya betul, kekuasaan dengan agama akan bertahan, agama dengan kekuasaan akan kokoh. Kokoh agama itu kuat. Makanya kalau agama manapun tidak didukung kekuasaan, lemah. Kekuasaan pun kalau tidak beragama, akan gampang merompok. Bunah. Nah ini, lebih lihat. Penolong para fakir miskin yang berbahagia lagi syahid cemerlangnya simbol uh, apa, negara dan agama Jadi ceritanya setelah wafatnya Muhammad Fatih orang-orang Arab yang biasa mendapatkan supply uh, barang terutama rempah-rempah dari Jawa kok mandek ternyata Jawa tertimpa perang parekrek ancur-ancuran itu tepatnya pada zaman <tuh> Uh, Bayazid Karena Bayazid baru mulai Setelah itu Mahmud Makanya kalau sebagian ahli sejarah pengiriman uh, Apa namanya Wali-wali itu uh, ke Jawa itu Sejak mulai setelah Bayazid itu Mahmud pertama, Mahmud kedua Nah Hadir disalian Oleh karena itu Kenapa Jawa kok seperti itu Ternyata Pertanian gak jalan, orang-orang sudah tidak lagi ini karena perang terus Nah pada saat Raden Patah yang ketiga itu menjadi Adipati Demak diangkat Karena pada saat pemerintahan Majapahit terakhir itu Adipatinya itu sudah mulai banyak yang Islam Di antaranya Adipati atau Bupati Tuban akhirnya menjadi bapaknya itu sudah mulai kenal Islam termasuk ini akhirnya saat Mucopait melemah bahkan menghilang dengan perang para Greg maka pelan-pelan Raden Patah menyatakan kekuasaan berdaulat dan menguasai sekitar Jawa Tengah Demak terutama dan akhirnya menobatkan dirinya untuk menjadi penguasa seluruh Jawa Kemudian setelah meninggal dunia diganti oleh Pati Unus. Pati Unus meninggal dunia dan ini adalah panglima hebat. Karena perang bolak-balik dengan Portugal, bukan berwaktu Tegal ya. Portugal benar itu apa namanya susah untuk ditaklukkan, cuman kalah di maritimnya. Dan sementara Portugal menang di maritimnya, akhirnya terpukul mundur. Pati Unus meninggal dunia digantilah terenggono nah sejak mulai terenggono inilah terjadi konflik akhirnya demak lemah Apalagi kekuasaannya diberikan kepada Sutawijoyo yang terkenal dengan kejawennya. Apalagi setelah pasca Sutawijoyo dik dikasihkan ke Jogotingkir, sejelas gak masuk akal. Karena Jogotingkir ini anaknya kebukan nonggok, dihukum mati oleh Kerajaan Demak karena dia berusaha untuk melakukan kudeta bagaimana anaknya pemberontak kok oh diangkat jadi kerajaan melanjutkan misi demah, gak masuk akal namun karena kalah tua dan sunan Kalijogo ketika itu menjadi kuat hebat karena wali-wali yang diatasnya sudah tidak ada lagi, maka tetap apa yang telah diputuskan secara diam-diam itu berjalan akhirnya terjadi konflik internal tarik menarik antara islam putih dengan islam e, merah yang disebut dengan Muti'ah sama Aba'ah makanya wali-wali itu ada wali Muti'ah yang berpihak kepada Islam yang murni ada yang Aba'ah yang berwarna corak ke kejawen kebatinan diantaranya adalah Sunan Kalijogo karena konflik ini tidak bisa dibendung akhirnya Jogo tingkir bersama Sunan Kalijogo menarik ibu kota Islam ke kepacang dan ini gak masuk akal karena kepedalaman ke hutan jadi ibu kota apa sementara demak sudah masya Allah dikenal seluruh dunia dan sudah modern perkapalan itu setiap hari ada dari timur tengah akhirnya terjadilah jatuh saat itu ini nah pada saat itulah Mulai ada pengiriman tadi setelah pasca mulai lemahnya Mojabait kerana perang Peregreg maka datanglah utusan dari Turki namanya Maulana Malik Ibrahim tepatnya pada tahun 1402 Masehi abad 14 Masehi. Ya, pertama Mendarat di Gersik Dia ahli irigasi Karena pernah diutus ke Hindustan Untuk mengurusi pertanian orang-orang Hindustan Dan itu terbukti makmur Makanya kenapa dia dipilih Karena Jawa itu pertaniannya bagus Dan dia bukan ahli ulama Tolong diperhatikan Wali-wali ini tidak ada yang ulama Dikirim dan ini penting Karena untuk membenahi ekonomi Membenahi ini sambil dakwah Karena orang Jawa tidak perlu tinggi-tinggi ilmunya Makanya yang paling penting menyentuhnya dulu. Apa pertaniannya, apalagi dia itu ahli herbalis pengobatan. Cuma dipelesetin nama orang Jawa dukun. Gitu ya kan? Dukun orang pinter. Yang disebutkan di sini Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal. Karena Kenapa? Menjadi tumpuan dan menjadi apa namanya? tempat untuk konsultasi kesehatan. Allah subhanahu wa ta'ala meliputinya dengan rahmatnya, keridoannya yang dimasukkan ke dalam surganya. Telah wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Masya Allah, persis wafatnya Rasulullah SAW. Harinya dan juga tanggalnya, Rabiul Awal. <tuh>, ini, nah dia subhanallah, <tuh>, kehebatan dia... Sambil membangun irigasi kuat, dia dakwah di sawah. Jadi dia enggak perlu bikin pesantren, enggak perlu sekarang bikin sekolah, dia di sawah-sawah itu. Sambil ngatur nih pertanian seperti ini kamu ya, dikasih resep-resepnya. Apalagi yang sudah berhasil di Hindustan, itu ditransfer semua di Jawa. Jawa terutama bagian utara sehingga pada saat itu surplus pangan nah yang sakit-sakit itu udah didatang ini obat gratis enggak ada bayaran enggak pakai tarif-tarifan ceruh nipis 3 juta Nggak, enggak enggak Ya, ini gratis. Siapa aja yang memerobat kasih haba sauda yang sudah diambil dari beberapa ini, resep-resep kadang-kadang diadon dengan pengobatan Jawa sehingga dia semakin mengakar, menguat di masyarakat, dikenal subhanallah tadi, lihat kebanggaan para pangeran. Begitu ya, dia sekelas-kelas di Ponorogo kan dikatakan pangeran di Bonogoro itu. Sendi para sultan, berarti di sini raja dan para menteri penolong para fakir miskin subhanallah atas bawah kanan kiri semuanya abah menghargai menghormati dan menyanjung beliau makanya sangat tepat sosok pemimpin sehingga dan sekalian Indonesia ini sekarang kuncinya satu untuk pemimpin yang bisa diterima di semua kalangan dan bisa mengkristalkan bangsa dan rakyat itu kalau enggak terus konflik karena potensinya polaunya pecah-pecah sukunya banyak ini ya dibutuhkan sosok seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim ya namun maaf sayang seribu sayang Pak. ini saya akhiri habis itu kita pulang enggak ada tanya jawab ya sayang seribu sayang wali-wali tersebut, sunan-sunan tersebut, kuburannya berubah menjadi candi-candi kecil. Na'udzubillah. Padahal saya yakin mereka tidak akan menyetujuinya. Apalagi, Seh Maulana Malik Ibrahim, sunan Ampel, sunan Giri itu memihak Islam murni. Bahkan sangat anti terhadap bin'ah. Seh sunan Ampel, sangat anti sering terjadi dialog dengan sunan-sunan lain soal masalah tradisi. Ya. Yeah? Coba antum lihat ya, yeah? insyaallah nanti kita ceritakan sejarah masing-masing wali satu persatu besok insyaallah. Nah, wali itu pun sudah diblesetkan. Kalau sekarang maknanya wali itu manusia sakti mondroguno, orang pedas paluning pande otot kawat belum si ketek pape, nah itu tuh, padahal wali itu pengganti utusan, makanya dikatakan wali Syeikh Maulana Malik Ibrahim karena utusan tim yang diutus Turki untuk membuat perubahan ruang di Jawa, makanya nama itu masih dipakai sekarang wali kota, nah itu apa wali kota yaitu pejabat yang ditugasi si gubernur untuk ngurusin kota tersebut wali kota wali murid wali kelas apa sakti wali kelas enggak wali kelas itu pejabat guru yang ditugasi si kepala sekolah untuk ngurusin kelas tolong rawat kelas yang baik ya anak-anak Laporan-laporan tentang masalah pembelajarannya, yang kenceng, yang kendo, yang middle, yang lo, tolong kasih laporan. Kamu kalau ada wali murid, wali murid yang sekarang mengadu, ya apa namanya, curhat atau apa, uh, apa, ngeklaim, mengadu, entelah jadi wali pengganti kepala sekolah di kelas. Begitu juga wali songo, kalau memang ada bener ya istilah songonya, kalau walinya ada songonya itu pejabat petugas tim yang diutus untuk mengurusin tempat tersebut wali kota wali songo wali kelas itu, yang disebut juga sunam, karena tempat konsultasi dari kalimat suhu, susuhunan clear? insyaallah, jadi jadi Gak ada aneh-anehnya Apalagi nanti kita akan ceritakan eh, Orang yang punya kuburan sembilan Di Sunan Ambel Ini muridnya Sunan Ambel Mbah Soleh sama Mbah Sun Haji Itu nanti insya Allah Pagi kita akan ceritakan langsung Tentang bagaimana eh, Syekh Maulana Malik Ibrahim Dan kiprahnya Kemudian setelah itu dilanjutkan kewaliannya Timnya tersebut Karena ini tim sembilan atau tim lebih dari sembilan atau diantaranya penulis secara wali Songo mereka itu semacam lembaga dakwah lembaga dakwah yang ngurusin dakwah di Indonesia yang di dalamnya ada banyak orang ketua sekretaris bendara makanya ada wali yang tugasnya keliling aja. itu tugasin memang ke sana sini contohnya Syekh Maulana Alauddin Alauddin itu dari asli dari Palestina itu tukang lele nggak punya pesantren ada yang punya pesantren ya seperti Sunan Ampel punya pesantren Sunan Gribik punya pesantren di daerah Klaten itu punya pesantren tapi nanti anehnya itu loh pak pesantrennya itu padahalnya pas kemarau langsung e, tungkatnya Sunan Gribik ditancepin langsung masya Allah, keluar mata air itu siapa sunan keribik nanti kita juga ceritakan pandanarang sekalian juga di, kenapa dikatakan jadi sunan keseng eh, sunan pandanarang eh, ini eh, bupati eh, semarang yang tidak lain adalah eh, muridnya sunan kalijogo itu eh, nanti kita akan cerita sampai sunan derajat sunan ini dan kenapa istilah ada istilah wali songo, songo. kenapa enggak sepuluh Pas nah, 11 12. Iya. Yeah. Temen kan kayaknya kalau sejarah begini enggak perlu ada yang tanya kan? Ya. Yeah. Huh? Apa aja yang ditanyakan? Saya. <laughs> Tentu ada. Kalau masalah fikih, okay, masalah ini perlu ditanyakan. Karena ini cerita. Cerito itu sakrit cerit Itu. <laughs> hmm. Itu jelas Ituh. Makanya enggak perlu ditanya gimana ada yang tanya nggak ada kan berada, iya. Ya, um, uh, ya besok kita lanjutkan tentang kisah Walisongo ini di masjid sadar apa sadar setan <ganku> apa Oh saya setan Saya kira dengarnya sadar setan Malah kira ada setan yang toba di sini <tuh> Ya yeah. Sadar saya setan adik yang selain itu Kita akan Pedar uh, di sana kurang lebih ada waktu 45 menit yeah. uh, Mudah-mudahan lengkap Sebetulnya yang menarik itu Kita mem membongkar Atau membesut Misteri ajaran Siti Jenak Siapa itu Siti Jenar ini? lain kalau Insya Allah uh, tiga tahun lagi ke sini. <laughs> yeah. Insya Allah lain kali kita besut misteri ajaran Siti Jenar dan Siti Jenar itu sendiri. Itu penting sekali karena dia membawa ideologi. Uh, nah pelopor liberalisme di dekade uh, apa namanya pasca kemerdekaan sampai PKI meledak, sampai Soeharto, itu ada tokoh namanya Gatolojco sama Darmokandul. Ini sebetulnya adirin sekalian pembesut pertama liberal buka-bukaan. Kalau kerta negara hanya membuat konsep. Tapi yang liberal terang-terangan adalah Gatolojco sama Darmokandul ini. Makanya pengikut-pengikut liberal setelahnya itu hanya ngelanjutin, lanjutin Sebetulnya tokoh utama e, pe, peletak dasar pionir liberalisme Indonesia adalah Gatot Lojus sama Itu siapa Gatot Lojus sama Darmogondul? Itu nanti kita bikin tabel paketnya Siti Jenar sama Darmogondul sekalian. Nah itu. Tapi enggak tahu nanti diusir orang enggak kan? <laughs> Karena ini sensitif, ya sensitif. Kalau Wali Songo masih enak, ya insya Allah saya kira gitu, kita anak juga sudah capek Anak lihat antum juga sudah nek <tik> Ya, mudah-mudahan kita berjumpa kembali di kesempatan lain Yaitu besok di Masjid Sadar Untuk melanjutkan pembahasan inti siapa Wali Songo dan Kiprah Serta kalau ada waktu, ajarannya Sebetulnya, subhanallah, ajaran Wali Songo itu mulia pak Cuma kesannya sekarang kalau ajaran Wali Songo, Mitoni tujuh an Slametan itu yang salah. Oh itu. Ini coba coba aja e, bagaimana e, konsep pembuatannya Sunan Bonang. Terlepas dari itu lagu memang salah dan ini termasuk kesalahannya Sunan Bonang. Karena Sunan Bonang itu termasuk wali kelompok putihah. Cuman di keplesetnya mau menjadikan lagu sebagai dakwah sarana dakwah itu pembuati ikulimo itu sebetulnya kan kubahan dari ucapan seorang ulama besar namanya Ibrahim Al kattan atau Ibrahim Al Khawas dijuluki oleh Imam An Nawawi dinukil di dalam kitabnya Adab Hamalatul Quran obat hati itu ada lima sama itu ya yeah. baca Quran dernungan sekalian maknanya sholat tahajud Dikir mengingkang suwe Terus kemudian apa? Soleh, ya puasa Sama Wongkang soleh musuono Iya <tik> eh, begitu Sekarang itu kan gitu Wongkang soleh musuono <tik> Itu, itu tombu hati Sekarang tinggal lagunya Tidak ada maknanya Hakikatnya Anehnya mereka lebih hafal Tomboh daripada Quran itu, itu yang keliru Bahkan sekarang diwarna-warna Dicampur tomboh hati Ikulimu Warna ni Salat Itu Itu yang nonjol Apalagi ungkapan Ajaran lima yang dikembangkan oleh Surankadi Joko Itu juga bagus Cilmaan daripada Islam Yang tulus Budi pekerti, dermawan Itu Cuman yang tadi kesannya Kalau sudah wali itu mitoni tujuh bulanan Terus apa namanya Sajen Itulah. Padahal Lir ilir tandure Itu kan mengungkapkan Jawa itu sudah Lir ilir tandure usumilir Tak ijoro yoroyo Tak sengguh kemati nanyar Cangan cano penekno Bimbring itu lunyu-lunyu Ya penekan kanggu Basu ya yeah. Kanggu basu Dododiro Dododiro kumitir Bada ing pinggir dono mono jurmatono kanggo sembah mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane lir ilit salatullah tana It, itu yang jadi batal salatullah Takdoha Rasulillah, Rasulillah, Rasulillah, Rasulillah. Lir itu di masjid, ya. Betul. Coba mumpung padang rembulan maksudnya, masya Allah. Ayo. Jawa ini sudah mulai mudah dakwah lo. Mumpung jembar kalangan nih. Gampang dakwah ayo. Ayo jangan. Nanti suatu ketika kita repot lagi. Mereka kuat lagi. Ribet ayo. Semangat berdakwah. Mumpung jembar kalangan nih. Mumpung padang rembulan nih. Mumpung jembar kalangan nih. Ayo ke Bali masih mudah dakwah. Ke Sumatera masih mudah dakwah. Itu maksudnya. Dan sangat halus sindirannya, kuatir menyinggung. Karena memang budaya watak Jawa itu perasaannya itu sangat halus, so apa namanya? gampang tersinggungan. Eh, ah, asensitif. Makanya disimbolkan itu apalagi daerah Jawa Tengah, itu makanya blangkonnya mendolnya di belakang. <Glalaman> itu. itu. Depannya mesu-mesu. Eh, habis itu pulang nyantet itu itu makanya halus makai okay. dododirokumi terbedah ing pingit mas allah hatinya orang jawa ini masih belum lengkap keyakinannya masih bedah sonos ini diumpamakan wah wah keyakinan orang jawa ini masih sesat nggak diumpamakan dododiro sarung sarung ini ibaratnya hatinya orang Jawa bedahnya itu nggak di tengah masih bisa dipakai untuk sholat pinggir tondo mono jerumatono tondo mono rumatono kanggo sembah mengko sore karena hati itu modalnya untuk ibadah itu sangat halus tondo mono jerumatono kanggo sembah mengko sore mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangan itu juga Salahnya di mana maknanya ya, Jadi yang salah yang tadi itu mereka lebih paham lagunya tombowati, tapi isinya nggak pernah nih. Coba yang suka nyanyi ngatamin Quran berapa kali, nggak pernah. Ya. Blending, e, blending itu apa? Sholat rukun Islam lima rata-rata memang blending itu series-series itu bentuknya memang lima, ya itu Cahangon Karena apa dakwah itu Mengembala manusia Cahangon no Karena apa Memang untuk kesana itu Perlu naik Orang itu kalau turun Itu lebih gampang daripada naik Senengannya apa turun Turun itu ibarat rusak Naik itu mulia Eh, kalau turun, makanya ketika ada orang yang lagi keliling-keliling Umroh, pak, itu naik berapa lama ya pak ya ke Kuah Kiro? Nah, kalau naik mah satu setengah jam pak, kalau turun bisa lima menit. gulung dong, gitu, itu, gampang turun, nih, kan gitu, gulung aja selesai sepuluh menit. itu, ceplok, itu, <gulung> itu, penno lembing kuwi lu nyu lu nyu yo pene an kanggo tombo to tototiro ya tototiro -tot itu maksudnya gede hati ya kanggom basuh kalau dalam dalam lek lain kanggom basuh to tototiro tototiro ku miir beda ing pinggir Dondo mono rumatana kanggo sembah mengko sore mumpung padang rembulane mumpung cemberkalangane itu maksudnya mumpung kesempatan ada seluas-luasnya ayo dakwah yang serius ada yang jadi wali ampel bikin pondok wis monggo ada yang kayak Wali Cimaluting sama Alauddin kerjanya klelen aja itu nggak pernah pulang itu nggak pernah punya pesantren Dawah Wali Sumatera itu ya yeah. Ada yang memang tukang suwokto Sheikh Subakir itu ahli ruqyah. cuman katanya orang-orang Jawa Syah Subakir itu tukang numbali Jawa. Nah, itu nah, jadi kesannya tumbal itu kan Karena di Jawa itu sebelum dimasukin itu ada jempring payangan yang gak yang ngeri ngeri yang serem serem, maka setelah ditumbalin sama Syekh Subakir jinnya itu lari minggat semua, baru Jawa bisa ditinggalin. Padahal Syekh Subakir itu sepele, sederhana, ahli rukyah. Itu, itu aja. Cuman wah ini, <tuh> nah. Ada lagi Syekh Malik Israel itu ada itu juga uh, dari Timur Tengah Syekh Malik Israel uh, juga uh, ada yang dari Kudus makanya coba bayangkan pak daerah Kudus itu dari nikmat Al Kudus ambil dari Palestina karena rata-rata orang itu kalau kena ke ini biasanya bawa nama itu kan ya. contoh aja Singapura itu dulu orang Singapura nak. Pindah ke sana. Eh, Singapura. Yeah. Iya. Ke mana namanya dari Singapura? Yeah. Singapura itu datang ke sana. Wah, ini kayaknya daerah ini bagusnya gue kasih nama Singapura karena lebih dekat dengan Singapura. Makanya nama-nama ketika transmigrasi orang Jawa ke Lampung, wah, nama daerah Jawa itu ada semua di Lampung. Pekalongan ini semuanya Karena rata-rata seperti itu Untuk menghilangkan kerinduan daerahnya Karena sudah tidak bisa pulang Daerahnya dikasih nama Begitu juga ini Sama Dikati, dari ulama yang sudah tidak bisa pulang lagi ke Kudus sudah ya deh daripada nyari Kudus jauh Udah Kudus kita pindah ke sini Ini namanya daerah Kudus ya <tuh> Itu udah Kudus-Kudus Orang ngomong ini dinamai Mbah Wali Itu Kudus itu demak dari kalimat ad-demak ad ada yang mengatakan ad-demak -ad itu artinya obbama obbama itu tempat untuk menghilangkan kehausan obbama nah, itu dari kalimat apa? haus <coughs> karena mata airnya bagus di demak dan nama-nama itu juga seperti Manila itu dulu amanullah karena yang ngasih nama Wali itu yang kiriman dari dari Turki, cuman ada yang sehingga di Manila ada langsung ke Jawa makanya memberikan nama Manila dari kalimat amanullah. Cuman orang-orang Palipina lama-lama jadi Manila Manila amanullah. Ini juga begitu, nama itu kadang-kadang hilang pelan-pelan. Contoh Suro. Aslinya Asuro orang Jawa Suro. Itu. Ini aslinya Asuro Gitu kan itu. Hilang itu aman Nubah masya Allah ini e, Islamisasi di daerah Jawa Besar yang meliputin bahkan sebagian Kamboja itu dulu masuk wilayahnya Gajah Mada apalagi Malaysia Filipina e, apa namanya Singapura sampai Bali. Nah, Mataram itu dulu juga ada orang yang dari Mataram Jawa mengungsi ke sana daripada pulang susah kangen nama Mataram, akhirnya daerahnya diberi nama Mataram. Aslinya Mataram itu Klaten, bukan Mataram. Lombok Lombok itu West -Ah. Mataram ya, itu ya. Artinya sudah penamaan baru, <tuh> bukan aslinya itu Mataram <tuh> jadi kalau ada orang Mataram Hindu itu berarti Mataram Prambanan ketika dikuasai oleh Dewoto oleh Aji Saka sampai tahun abad 10 kemudian direbut oleh uh, apa namanya Islam Mataram Islam ini daerah akhirnya seperti itu juga antum kayak dulu dari Jawa termigrasi ke Bali eh, daripada gak, gak udah gak bisa pulang lagi ke Jawa Kang nama Jawa juga udah dikasih nama aja Gunung Kidul apa di sini nama Jawa ada apa iya kampung, ya, kampung Jawa. Jawa udah gitu sama kudus ini semuanya itu tentang nama Jawa Cakarta itu Cakarta kasih pelatihan ya karena dia ingin jaya terus cuman dirubah jadi Jakarta dan Subhanallah pak Indonesia itu perpindahan Ibu kota itu terjadi banyak sekali. Jadi ibu kota itu pindah-pindah. Pertama kali di Mendangkawulan, itu ujung pindah ke Bogor, pindah ke ini. Ya, terus kemudian pindah ke Mataram, pindah lagi ke Surabaya Kauripan, pindah lagi ke Singosari, Doha, pindah lagi ke Mojopahit. Habis Mojopahit ke Demak. Demak pindah lagi ke Pajang, Pajang Jogja, pecah jadi empat Ya, terus pindah-pindah sampai pindah ke Jakarta terakhir ini karena mau pindah lagi kemana mana nanti. Gitu. Itu pindah-pindah. Jadi, ibu kota Indonesia itu dan Indonesia mengalami tiga penamaan pertama Jawa, kemudian Nusantara oleh Gajah Mada, kemudian baru Indonesia setelah pasca kemerdekaan. Indonesia belum dikenal. Bahkan di peta itu tadi ditemukan Barus, Baruze. Ya, dibikin oleh orang Eropa Baruze, ya. Itu letaknya memang di Sumatera. Dan belum dikenal oleh dunia. Yang dikenal adalah Barus, yaitu sampai sekarang pun kalau warga orang ngomong pasti kapur Barus. Ternyata antum baru tahu mungkin sekarang ini Barus itu nama daerah. Pikirannya nama produk. Jadi kapur dari daerah Barus. Saya kira itu. Subhanallah, Alhamdulillah, Sholawatulailah, Insyaallah semoga terus baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.